أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده صدقه وعده wana jemaah sekalian yang saya hormati marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Sebentar lagi kita akan Tiba pada hari raya Idul Adha Para jamaah haji Terus berdatangan dari berbagai Belahan dunia Sebelum puncak Ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah Peristiwa Ibadah haji Dan ibadah kurban dalam kaitan dengan Aidul Adha Tidak bisa dilepaskan dari kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim salam dan keluarganya Oleh karenanya banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim dan keluarganya satu diantaranya yang ingin kita bahas pada kesempatan ini adalah Nabi Ibrahim itu orang tua yang sukses dalam mendidik anaknya dari mana kita bisa ambil kesimpulan ini Mari kita kaji surat as-affat surat 37 ayat 102 أعوذ maka tatkala anak itu sampai maksudnya pada umur sanggup maksudnya adalah mencapai usia balik. Balik itu memasuki masa remaja Jadi maksudnya Ismail itu baru gede Anak baru gede Karena dia anak baru gede Dia sudah bisa diajak berdialog. Maka Nabi Ibrahim berkata Kepada Ismail Sesungguhnya Ya Bunaya wahai anakku Sesungguhnya Aku lihat dalam tidurku Bahwa Aku menyembelih kamu Apa pendapatmu tentang Mimpi itu Melihat dalam tidur itu kan berarti mimpi Apa pendapatmu Tentang mimpi Bapak Ismail memberi jawaban yang luar biasa ya abatif sabirin. Wahai Bapak kerjakan apa yang Allah perintah kepadamu Insya Allah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar termasuk anak yang sabar Cerita ini sudah lama kita dengar Setiap tahun kita diceritakan dalam momentum Idul Adha Tapi jangan lewat begitu saja ini cerita-cerita Harus ada hikmah yang bisa kita ambil Di antaranya adalah soal bagaimana Nabi Ibrahim itu sebagai seorang bapak Ismail ini bukan cuma dibesarkan secara fisik Kita ini jadi orang tua Banyak yang cuma bisa membesarkan anak secara fisik Orang bilang cuma digedein doang tuh anak Badannya doang gede Bahkan kadang-kadang ada yang kegedean dari umurnya Itu anak jadi Jadi apa? Jadi obesitas Nah jangan sampai kita jadi orang tua Itu cuma bisa Membesarkan anak secara fisik Katakanlah Ismail itu tumbuh besar secara fisik Tapi yang juga sangat penting adalah Bagaimana Nabi Ibrahim berhasil membuat Ismail itu punya kematangan berpikir. Jangan cuma dewasa dari segi badan, tapi tidak dewasa dari segi berpikir. Ini yang tidak sederhana. Maka Ismail itu nampak punya kematangan dalam berpikir. Dan itu tercermin dari dialog yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail Kenapa diperlukan dialog? Karena harus ada kesamaan persepsi Harus ada kesamaan pemahaman Harus ada kesamaan perasaan Jadi disitu ada kesamaan persepsi Antara apa yang dipahami oleh Nabi Ibrahim Itu sudah sama dipahami oleh Ismail anaknya Makanya dia mengatakan Wahai Bapak kerjakan apa yang Allah perintah Dia tidak mengatakan Kerjakan aja kalau memang itu perintah Allah Resiko tanggung sendiri Kalau saya mati bagaimana Enggak begitu Ismail ngomongnya Ini menunjukkan pentingnya berdialog Pentingnya dialog dari orang tua kepada anak Cuma yang namanya dialog itu butuh waktu Kita ini zaman sekarang maunya yang praktis-praktis Akhirnya kita cuma kasih instruksi-instruksi kepada anak Hei belajar. Hei makan. Apa lagi? Itu hei-hei terus sama anaknya. Jadi dialog di situ. Ismail diajak berdialog oleh bapaknya Ibrahim. Dengan kata lain Namanya keluarga itu harus ada suasana dialogis Kalau yakin, udah yakin Nabi Ibrahim udah yakin bahwa ini perintah Kan sebenarnya tinggal laksanakan Tapi kan untuk melaksanakan harus melibatkan Ismail Ismail juga harus menyadari kalau ini perintah Dilakukanlah dialog. Kalau boleh berandai-andai pak Kalau boleh berandai-andai Seandainya Nabi Ibrahim tidak ngomongnya begitu Tapi ngomongnya begini Eh Ismail sini Ada apa pak Bapak ini dapat perintah dari Allah Untuk menyembelih kamu Nih bapak udah siapin Golok yang paling tajam Sekarang pasang lehermu Bapak mau gorok sekarang Kira-kira kalau ngomongnya begitu bagaimana? Kalau boleh berandai-andai Kira-kira Ismail ngomong apa tuh? Gak usah Ismail Kalau anak kita begitu Diajak ngomong kayak begitu Kira-kira jawabannya apa? Ini Bapak bukan dapat wahyu kali Bapak ini Bapak kesurupan kali Ah. yang bener aja anak udah lama didambakan sampai bapak katanya kawin lagi <laughs> karena pengen punya anak masa anak udah lahir anak udah gede sekarang mau digorok nah itu nampak sekali suasana dialog menjadi sangat penting kalau sudah ada Dialog Itu diharapkan Ada ketaatan Secara bersama-sama Yang taat itu bukan cuma bapaknya Tapi juga anaknya Sehingga Ismail luar biasa itu jawabannya Wahai bapak kerjakan Apa yang Allah perintah Padahal Nabi Ibrahim Tidak mengatakan Bapak ini dapat perintah dari Allah Untuk menyembelih kamu Enggak, enggak ngomong begitu Aku lihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu. Apa pendapatmu tentang itu? Minta pendapat. Penting sekali orang tua minta pendapat kepada anaknya. Suami minta pendapat kepada istrinya. Istri minta pendapat suaminya. Anak minta pendapat orang tuanya. Itu pendapat Minta pendapat Mestinya kan Ibrahim gak usah minta pendapat Orang dia udah yakin ini perintah Tinggal laksanakan Kalau bahasa hukum tinggal eksekusi Tapi tidak Jadi harus ada suasana dialogis Dalam kehidupan keluarga Nah kemudian yang juga sangat menarik pada Ismail itu ada kematangan mental Kematangan pribadi, kematangan jiwa Kenapa? Karena dia mengatakan Insya Allah aku termasuk anak yang sabar Insya Allah aku termasuk orang yang sabar Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapak, insyaallah engkau dapati aku ini anak yang sabar. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kematangan pribadi. Dia punya akhlak yang mulia. Ismail itu anak yang sabar. Insya Allah engkau dapati aku termasuk anak yang sabar. Banyak orang tidak sabaran. Atau kesabarannya sangat terbatas. Ismail berusaha menjadi anak yang sabar. Dan dia tawadu. Tawadu itu rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati Ismail tidak mengklaim dirinya Sebagai anak yang paling sabar Kerjakan pak, apa yang Allah perintah Insya Allah engkau dapati Aku ini anak yang paling sabar Gak ada lagi ada yang sabar kecuali saya Gak begitu Ismail Apalagi dia mengatakan satu-satunya anak yang sabar. Tidak. Ini sangat penting ini akhlak. Sekalipun kita baik. Sekalipun kita benar. Jangan suka mengklaim. Sebagai paling baik. Paling benar. Kenapa? Sekalipun orang beda dengan kita. Beda pendapatnya, beda pemahamannya. Belum tentu juga dia salah Karena ada sudut pandang lain Dalam memandang sesuatu Dalam memahami sesuatu Nah ini Ismail luar biasa Dia tidak mengklaim dirinya Sebagai anak yang paling baik Kenapa? Karena dia tahu banyak orang baik Dia tahu banyak orang yang benar Dia tidak mengklaim dirinya sebagai satu-satunya orang yang benar Satu-satunya orang yang baik Satu-satunya orang yang sabar Nah disinilah nampak sekali Ismail itu punya kesadaran sejarah Punya kesadaran sejarah Jadi bukan cuma punya pemahaman sejarah Tapi punya kesadaran sejarah Karena kalau kita udah belajar sejarah Mestinya punya kesadaran sejarah Ismail tahu Paham dalam sejarah Bahwa dulu banyak orang yang baik Sebab apa? Oh kalau bicara sabar Banyak orang yang jauh lebih sabar Nabi Nuh Kan jauh sebelumnya ada Nabi Nuh Dipelajari dalam sejarah itu Nabi Nuh betapa sabarnya Berjuang begitu lama Dapat pengikut itu cuma seperahu pengikutnya cuma seperahu yang lain menentang betapa sabarnya dia berjuang Nabi Ayub sakit betapa sabarnya menghadapi kondisi sakit sampai orang-orang di sekitarnya pergi khawatir ketularan penyakit itu Bahkan bukan hanya orang-orang yang pada pergi Istrinya kemudian akhirnya pergi juga Tapi Nabi Ayub sabar luar biasa Jadi penting ini Sikap yang dikatakan oleh Ismail Insya Allah engkau dapati aku Termasuk anak yang sabar Dia tidak mengklaim dirinya sebagai Paling sabar apalagi satu-satunya orang yang sabar. Sejarah mencatat begitu banyak orang sabar, bahkan jauh lebih sabar. Nah dalam konteks kita sekarang, kalau kita baik Alhamdulillah. Kalau kita benar bersyukurlah. Tapi jangan suka mengklaim sebagai paling benar. Apalagi satu-satunya yang benar Golongan-golongan lain gak benar Sekarang kan banyak juga orang suka begitu Rajin, kepengajian, dapet ilmu Alhamdulillah Tapi kemudian seolah-olah cuma dia doang yang benar Or Orang lain semuanya salah Cuma kita doang Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Yang lain tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah nah, Jangan sampai begitu Jadi Itu namanya punya kesadaran Sejarah Nah Mengapa demikian Ini karena Adanya Sikap baik sangka Yakin dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini harus tuh punya baik sangka. Keluarga Nabi Ibrahim ini baik sangkanya kepada Allah luar biasa. Nabi Ibrahim ingin sekali punya anak. Punya anak itu bukan sekedar anak ...tapi dia ingin ada yang melanjutkan perjuangan. Jadi anak itu sebenarnya adanya... ...untuk estafeta perjuangan. Jangan sekedar kelangsungan... ...suku. Kelangsungan... ...apalagi? Keluarga besar. Apalagi... Ini saya punya banyak harta Mau diturunin kepada siapa ini Kalau saya nggak punya anak Siapa yang mau mewarisin harta saya Kalau saya nggak punya anak Saya harus punya anak Biar supaya bisa mewariskan harta Bukan sekedar itu Mau punya anak itu Tapi Nabi Ibrahim Ingin ada kelangsungan Di dalam perjuangan Tetapi baik sangkanya Kepada Allah yang luar biasa itu Sesudah punya anak ya, Sesudah punya anak Allah justru Memerintahkan kepada Nabi Ibrahim Untuk Menempatkan istrinya Siti Hajar dan Anaknya Ismail Di Bakkah Dulu disebutnya Bakkah Bakkah itu artinya Lembah Karena memang Mekah itu adanya di lembah di antara bukit-bukit itu, disitulah dia ditempatkan. Secara manusiawi Nabi Ibrahim itu nggak tega kepada istrinya kepada anaknya nggak tega. Kalau harus ditempatkan di situ, kenapa? Di situ belum ada kehidupan. Mekkah waktu itu belum ada kehidupan. Orang enggak ada. Binatang tidak ada. Tanaman-tanaman tidak ada. Bahkan air tidak ada. Bagaimana harus menempatkan istri dan anaknya di situ sendirian? Coba bayangkan. Bapak mau enggak, Pak? dikasih rumah mewah dikasih rumah mewah tapi di tempat yang terisolir nggak ada siapa-siapa terus istri tinggal sendiri di situ sama anaknya yang masih bayi kira-kira bagaimana tuh jangankan nggak ada siapa-siapa belum ada kehidupan ada perumahan misalnya orang jual rumah-rumahnya udah banyak cuma belum laku yang baru beli kita misalnya lalu istri tinggal di situ bersama kita berdua tapi kan ada saat kita sebagai suami pergi pulang malam istri bagaimana wah nggak mau tinggal di situ sepi Padahal rumahnya udah banyak takut nah, ini maka wajar kalau kemudian Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim sesudah ditempatkan diantar ditinggal lalu dia bertanya mengapa engkau tempatkan aku di sini Itu Nabi Ibrahim tidak jawab pertanyaan ini. Dia justru melanjutkan langkah-langkahnya pergi. Akhirnya dipanggil lagi, ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama sampai tiga kali gak dijawab. Akhirnya Siti Hajar mengubah pertanyaan. Apakah Allah yang memerintahkan engkau menempatkan aku di sini? Kalau pertanyaannya apakah Itu kan jawabnya rada-rada gampang Bener Pak? Jawabnya rada-rada gampang Tinggal apa? Tinggal pilih iya atau tidak Tapi kalau pertanyaannya mengapa Mahasiswa ujian Soalnya mengapa Dikasih kertas Dua lembar itu masih belum cukup Untuk menjawab Soalnya cuma tiga Soalnya cuma lima Atau dikasih tiga Tapi jawablah Tiga pertanyaan Dari lima Soal Nah Kalau pertanyaannya Apakah iya atau tidak Gampang Tapi ini Mengapa Nabi Ibrahim tidak jawab. Akhirnya diubah pertanyaan, "Apakah Allah yang memerintahkan engkau menempatkan aku di sini?" Iya. Ya sudah. Nabi Ibrahim sudah baik sangka pada Allah, pasti ada maksud baik di balik ini. Sekarang giliran Siti Hajar yang berbaik sangka kepada Allah. Kalau memang Allah ya sudah. Pasti ada maksud baik. Nah selanjutnya sesudah berbaik sangka kepada Allah Berbaik sangka kepada keluarga Dalam hal ini orang tua berbaik sangka kepada anak Orang tua kalau sudah mendidik anak dengan baik Dia juga harus berbaik sangka pada anaknya bahwa anaknya bisa menjadi baik Jangan suka buruk sangka kepada anak apalagi diomongkan kepada orang lain Pak Bu anak ibu apa kabar Wah susah banget saya ngedidiknya emang tuh anak nggak bakalan bener kali oh. itu namanya buruk sangka pada anak ngomong begitu itu anak nggak bakalan bener kali Maka Nabi Ibrahim Berdialog kepada Ismail Dia berbaik sangka Kepada Ismail Bahwa Ismail akan memberikan jawaban yang terbaik Coba kalau, Ismail, kalau Nabi Ibrahim Berburuk sangka, ah udahlah nggak usah saya tanya Nanti juga Kalau saya tanya Jawabannya Tidak sebagaimana yang Diharapkan, udahlah saya suruh aja Ismail, sini. Bapak diperintah untuk menyembelih kamu. Nih, golok yang paling tajam sudah disiapkan. Kan bisa runyam kalau begitu. Di sini penting berbaik sangka. Kalau kita temukan ada yang kurang baik, tugas kita memperbaiki. Kalau kita dapati anak kita baik, kita tingkatkan kebaikannya. Cuma kadang-kadang banyak orang tua merasa udah bosen, kadang enggak begitu? merasa udah bosen ah, goda bosen, ngomong ngomong udah, nasi hati udah, ngomel udah, dalam masuk bodo amat dia mau bener mau nggak bener, nah, itu namanya putus asa ngomong begitu. Jadi berbaik sangka bahwa anak kita bisa menjadi Baik menjadi lebih baik Sambil terus diberi motivasi Didorong dan seterusnya Maka Pelajaran yang kita ambil Dari Nabi Ibrahim adalah Betapa Orang tua harus punya Perhatian yang besar Dalam Kaitan dengan anaknya Dalam urusan apa Dalam urusan fisik Dan kejiwaannya Karena dari kejiwaan nanti akan lahir pemikiran yang baik Nah karena dia harus dibesarkan secara fisik Kan harus ada konsumsinya Harus ada makan dan minumnya Makan dan minumnya itu harus makan dan minum yang halal Maka Siti Hajar sebagai seorang ibu Dia juga berusaha Dia berusaha Maka dalam rangkaian Ibadah haji Itu ada namanya Sa'i Sesudah tawaf Itu sa'i Kalau tawaf Melambangkan kedekatan kepada Allah Tapi kalau sa'i Itu artinya usaha Tawaf itu kan Mengelilingi Ka'bah Ka'bah itu kan lambang adanya Allah. Orang itu dekat pada Allah itu dalam sa'i, eh, dalam tawaf. Tapi ketika sa'i dia harus usaha, Siti Hajar usaha. Usahanya, usahanya dari sofa ke marwah. Sofa itu artinya suci. Jadi kalau usaha harus berangkat dari hati yang suci Jangan apalagi yang bisa saya korup Siapa lagi yang bisa saya bohongi Untuk mendapatkan sesuatu Wah itu tidak berangkat dari hati yang suci Nah sofa Terus marwah Marwah itu ideal Maka kalau usaha Jangan mengorbankan nilai-nilai Idealisme, jangan korbankan nilai-nilai kebenaran hanya karena kita ingin dapat banyakkan dikit Nah ini terkait yang kedua soal menanamkan akhlak yang mulia Tugas kita orang tua mencontohkan akhlak yang mulia dan menanamkan akhlak yang mulia itu So, kalau kita tidak mencontohkan, bagaimana mau menanamkan? Contohkan dulu, Nabi Ibrahim juga baik sangka pada Allah. Nabi Ibrahim punya kebersihan jiwa. Nabi Ibrahim punya ketajaman hati. Dan seterusnya. Nabi Ibrahim punya pikiran yang positif. Itu diantaranya. Maka lahir dari Nabi Ibrahim... Generasi Ismail Nabi Ibrahim dari muda, remaja, sudah berjuang nah, Kalau kita cerita, dapat cerita Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala Itu dia belum jadi Nabi, belum jadi apa-apa Ibrahim itu ketika menghancurkan berhala-berhala Umurnya kira-kira 16 tahun baru gede, dia berjuang meskipun belum jadi nabi, dia juga nggak tahu kalau bakal jadi nabi, berjuang berjuang aja, belum punya kedudukan, belum jadi apa-apa, nggak -apa, ada pengaruhnya apa-apa, dia tetap berjuang, dia berjuang, memulai berjuang, itulah Ibrahim berjuang dari muda. Makanya ketika berhala-berhala hancur Itu Raja Namrud Nanya Man fa'ala hadha Bi'a Innahu zalimin Ini siapa punya kerjaan menghancurkan Tuhan-Tuhan kita Pelakunya adalah orang yang zalim Raja Namrud Yang zalim itu menuduh zalim orang yang menghancurkan Berhala itu Nah yang terakhir adalah Sejarah Sejarah dan ibrohnya Pelajarannya, hikmahnya Jadi belajar sejarah Jangan sekedar pengetahuan Jangan sekedar hafal Tokoh-tokohnya Hafal waktu-waktunya Tahun-tahunnya, tanggal-tanggalnya Tempat-tempatnya Tapi dia nggak ngerti apa hikmah semua itu Nah inilah Yang harus kita ambil Dari salah satu ayat Yang tadi sudah kita bacakan Betapa pada diri Nabi Ibrahim Itu memang ada banyak pelajaran Yang dapat kita ambil Ini satu sisi dari satu ayat Yang kita bahas Insya Allah nanti ada ustad-ustad lain Yang akan membahas dari sisi-sisi lain Karena cerita Nabi Ibrahim itu Cerita yang cukup panjang, menarik Memberi pelajaran yang sangat banyak Baik Ada pertanyaan? Alhamdulillah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sumbhanakumallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.